Ya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'adihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina man yadihillahu falamubillalah wa man yublil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah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 Inna Allaha kana 'alaykum raqiba Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadiyi hadyu Muhammadin sallallahu 'alayhi wa alihi wa sallam Ashrarul umuri muhdatsatuha Fa inna kullamahdatsatin bid'ah wa kullabida'atin dhalalah wa kullabalalatin finnar Alhamdulillah marilah kita tak lupa dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya masih kebaikan yang Allah berikan kepada kita anugerah nikmat-nikmat yang terkadang kita tidak sadar dengan nikmat-nikmat tersebut. Dan juga terkadang kita lebih fokus kepada musibah yang kita ditimpakan kepadanya. Padahal kalau kita hitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala maka sangat banyak. Maka sangat banyak. Maka ketika seorang hamba suka mengingat musibah-musibah yang dia derita. Dan melupakan kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada dia. Maka ini disebut dalam Al-Quran Dengan istilah kanud Dengan istilah kanud Innal insana Lirabbihi kanud. Mata Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh manusia kepada Rabbnya kanud Apa kanud? Yaitu orang-orang yang mengingkari kenikmatan Dia suka mengingat-ingat Musibah Dan melupakan kenikmatan-kenikmatan Yang Allah berikan kepada dia Maka ini namanya kanude yang tercela, ya. orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka jadilah orang yang syakur, pandai bersyukur, suka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalau kita hitung antara musibah dan nikmat lebih banyak mana? Musibah paling berapa? Bisa kita hitung? Namun nikmat Allah Subhanahu Wataala sangat banyak. Maka hendaklah kita sebagai seorang Muslim yang syakur, hendaklah suka mengingat-ingat Allah Subhanahu Wa Taala dari nikmat-nikmatnya. Hendaklah kita senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang masih Allah berikan kepada kita. Nikmat yang lain sangat banyak. Ketika ada sebuah nikmat dicabut, namun nikmat tersebut tidak banyak. Kita masih bisa makan, masih bisa istirahat, masih banyak nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dinamakan dengan syakur Yang suka mengingat-ingat Kenikmatan dari Allah Kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia syukuri dan melupakan sedikit musibah Yang menimpa hamba tersebut Kemudian salam serta salam Semoga selalu terhaturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan kepada para keluarga Para sahabat dan para pengikut beliau Yang senantiasa meniti Tata cara hidup beliau meniti akidah beliau, ajaran beliau, akhlak beliau, sampai hari kiamat. Amin, Ya Rabbul Alamin. Di pertemuan pagi ini, insyaAllah, di bab ke-50 dari Kitab Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, yaitu bab ke-50, Babu Maja'a Fi Hijamati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab Hadis-hadis yang datang tentang berbekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bekam itu adalah uh, dengan sayatan ya, sayatan entah dengan menggunakan pisau atau dengan jarum, dengan ditusuk-tusuk ya, dengan alatnya sehingga mengeluarkan darah kotor. Ya. Zaman dulu maka dengan sayatan di kulit Ya dengan pisau. Zaman sekarang Subhanallah begitu canggih itu kita lebih ringan ya sakitnya atau lebih ringan uh, apa namanya uh, tidak terlalu susah ya. Yaitu cukup dengan jarum ya dengan jarum ditusuk-tusuk <coughs> kemudian baru disedat dengan alatnya ya, di zaman sekarang. Nah ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan sharotul jildi bimusa dengan sayatan kulit dengan menggunakan pisau ya dengan menggunakan pisau. Dan uh, bekam ini termasuk salah satu metode pengobatan yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karena Rasul sering ya berbekam dan menganjurkan umatnya dengan berbekam, nah maka di sini kita ingin sedikit mengupas apa hukum bekam Apakah dia sunnah atau hanya sekedar mubah? Maka memang para ulama ketika menyebutkan dan menjelaskan tentang hukum bekam berputar antara sunnah dan mubah. Berputar antara sunnah dan mubah. Nah perhatikan di antara hadisnya ini sebagaimana yang disebutkan juga oleh Syah Abdul Razak dalam syarah Ashama'il beliau. Itu sebuah hadis Rasulullah SAW dari sahabat Sa'id bin Jubair, ya. dari afwan dari sahabat Abdullah bin Abbas, radhiyallahu taala anhu ma Rasulullah SAW bersabda: "As-shifa fi thalatha tisharbatin, fi thalatha fi thalatha tisharbati asal, wa sharbati mihjam, wa kayatinar, wa anha ummati anil kayi." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesembuhan ada pada tiga macam. Yang pertama minum madu, yang kedua sayatan pisau bekam ya, yang ketiga dengan kai yaitu membakar kulit dengan besi atau sejenisnya kemudian ditempelkan atau ditepuk-tepuk di bagian yang sakit. Namun kai ini terapi besi panas ini kata Rasul aku melarang umatku melakukan kai ya, melakukan kai dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "In amsalama tadawaytum bihi alhijamatu walfasdu." Sesungguhnya metode pengobatan yang paling ideal bagi kalian adalah hijamah dengan berbekam dan juga al alfasdu. Bahkan dalam riwayat yang lain ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum juga, maka Rasul ya setiap kali melewati sekumpulan malaikat ketika beliau mi'raj ya dari Baitul Maqdis menuju ke langit-langit ya. ketika disyariatkannya solat. Nah, ketika Rasulullah SAW melewati sekumpulan para malaikat, maka para malaikat senantiasa berpesan kepada Rasulullah SAW agar apa? Membiasakan dirinya untuk berbekam. Jadi ketika Rasul bertemu dengan sekumpulan malaikat, maka malaikat tersebut berpesan agar Rasulullah SAW membiasakan dirinya dengan berbekam. Bahkan juga Rasul mengatakan, ya, Jibril memberitahuku ya, bahwa bekam merupakan pengobatan yang paling bermanfaat. Ya. Jadi sekumpulan para malaikat memberikan masukan atau wasiat atau menyarankan kepada Rasul agar berbekam. Bahkan Jibril pun juga mengatakan bekam adalah pengobatan yang paling bermanfaat untuk manusia. Nah mengingat banyaknya hadis-hadis yang memotivasi kita untuk berbekam. Maka apakah bekam itu adalah sunnah ya, Yang kalau kita berbekam maka berpahala Ataukah hanya sekadar perbuatan yang mubah Karena bekam adalah murni untuk dunia ya. Kalau kita sakit maka berbekam Manfaatnya apa untuk dunia kita, untuk kesembuhan kita Tidak ada iming-iming pahala dari Rasul Berbeda dengan sholat. Ya Sholat disebutkan pahalanya banyak Menggugurkan dosa kalau kita kerjakan, memang mutlak dan murni adalah ibadah. Beda dengan bekam. Maka di sini para ulama berbeda pendapat apakah dia mubah ataukah dia sunnah. Nah di antara ulama yang mengatakan e, sunnah berbekam, berbekam adalah sunnah jika diperlukan. ya Jika diperlukan, dia memiliki penyakit dan segala macamnya sehingga dia perlu untuk berbekam, maka hukumnya adalah sunnah. Nah, ketika dia berbekam, ya, kemudian dia memiliki penyakit, maka ketika pendapat ini mengatakan sunnah, maka aktivitas berobat itu bukan hanya sekedar untuk menyembuhkan saja. Namun apa? Dalam rangka beribadah. Karena uh, dia meyakini bahwa uh, berbekam adalah sunnah. Nah, ini adalah pendapat dari ulama zaman sekarang, Sheikh Abu Ishaq Al-Huaini. Hafizahullah Taala. Beliau adalah ulama uh, yang ada ber yang berada di Mesir. Ya. Nah, beliau mengatakan bahawa hukumnya adalah sunnah jika diperlukan. Jika diperlukan, maka ketika seseorang berbekam, maka bukan hanya sekadar aktivitas berobat, namun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga diantara ulama yang mengatakan uh, bekam bukan sunnah, namun dia adalah mubah boleh. Ya. Ya, yang secara asal ketika dia berbekam maka tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala. Nah, fatwa ini disub, diyakini oleh atau pendapat ini dipilih oleh banyak para ulama di zaman sekarang. Di antaranya adalah Sheikh Muhammad bin Saleh al Othaimin, ya. Kemudian Sheikh Abdul Muzin al Abbad, ya. Beliau masih hidup, subhanallah. Kemudian Sheikh Saleh al Fauzan kemudian Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah al Rajhi dan juga si Abdul Rahman bin Nasir al-Berroq. Ini para ulama kontemporo di zaman sekarang. Mereka mengatakan bahawa e, bekam bukanlah sunnah, hanya sekedar mubah saja. Maka pendapat yang, walaupun ta'ala alam, pendapat yang e, nampak ya, bahwasannya hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah dan bukta, dan bukan aktivitas ibadah atau sunnah. Jadi, walau, dari dua pendapat tersebut maka uh, kita bisa simpulkan, nanti kita berikan alasannya adalah hukumnya adalah mubah bukan sunnah. Kenapa demikian? Nah, kalau kita perhatikan hadis-hadis yang memotivasi kita untuk berbekam, maka hadis tersebut sifatnya adalah irshadi, yaitu pesan arahan. Pesan arahan bukan pesan perintah yang mengandung nilai ibadah. Apa pesan arahannya? Dan dia bukan pesan yang bernilai ibadah. Karena di dalam bekam ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Dan kesembuhan dari penyakit bukan manfaat ukhrawi, bukan manfaat akhirat. Berbeda seandainya dalam hadis-hadis tersebut ketika seseorang berbekam lalu Rasul katakan dia mendapatkan pahala nah ketika ada iming-iming pahala maka itu manfaat akhirat maka nilainya iba, ibadah nah kalau kita perhatikan hadis-hadis yang berkaitan dengan bekam entah Rasul sendiri yang bekam entah pesan dari malaikat apa iming-imingnya untuk kesembuhan penyakit sedangkan kesembuhan penyakit adalah murni dunia nah seandainya malaikat Jibril mengatakan dan berpesan ketika berbekam ada pahala itu kan berarti iming-iming akhirat Ketika ada iming-iming akhirat Maka sifatnya adalah ibah-ibadah Nah jadi eh, Saran dari para malaikat Rasul juga berbekan Bahkan menyarankan umatnya adalah Itu adalah pesan irsyadi Pesan petunjuk Yang manfaatnya Untuk dunia Apa? Untuk kesembuhan penyakit Dan kesembuhan penyakit Bukan iming-iming akhirat beda dengan uh, ibadah contoh misalnya ibadah sholat ya. dalam hadis disebutkan sholat menggugurkan dosa, kalau kita misalnya mandi lima kali sehari maka kita bersih, kita wangi kotoran yang menempel di uh, badan kita akan hilang nah seperti itulah sholat dikerjakan lima kali, maka akan menghilangkan dosa itu rasul katakan demikian nah tidak ada dalam hadis-hadis motivasi berbekam berbekam menggugurkan dosa, berbekam berpahala enggak ada. Arahannya apa? Pesannya apa? Nilainya apa? Agar sembuh dari penyakit. Nah, sedangkan sembuh dari penyakit adalah untuk dunia. Adalah iming-iming dunia, bukan iming-iming akhirat. Nah, dari sinilah para ulama menyimpulkan karena uh, perintah atau anjuran dari berbekam itu adalah untuk dunia. Iaitu kesembun dari penyakit maka bukan sifatnya ibadah. Kalau ibadah murni ibadah itu ada iming-iming akhirat, ada iming-iming akhirat contoh bersedekah, contoh bersedekah amalan penduduk surga, contoh berpuasa murni ibadah. Karena apa? Ada iming-iming pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah janjikan apa? Pahala yang Allah rahasiakan saking banyaknya. Ibadah puasa. Nah, berbeda dengan berbekam. Hadis-hadis yang menganjurkan bekam itu pesannya adalah untuk dunia, untuk kesembuhan penyah, penyakit. Bukan murni ibadah. Karena kalau ibadah, maka ada iming-iming manfaat akhirat. Entah pahala, dihapuskan dosa, masuk surga dan seterusnya. Sedangkan hadis-hadis bekam, tidak ada yang menunjukkan iming-iming atau manfaat dari manfaat akhirat. Maka kita uh, simpulkan bahwa hukum berbekam adalah mubah, tidaklah sunnah. Namun, nah, secara asal memang kita katakan bekam adalah mubah, namun ketika kita niatkan untuk akhirat, maka menjadi ibah-ibadah. Jadi, Bekam itu sama seperti kita minum, sama seperti kita makan, berolahraga. Yang hukum asalnya adalah mubah. Namun kalau pian makan, apa niat pian makan? Supaya tidak kelaparan ketika ngajar, ketika belajar. Apalagi lama belajarnya. Nah, kenapa antum makan? Niat saya supaya saya kada kelaparan. Jadi bisa fokus ketika belajar. Nah, ketika dia niatkan untuk menuntut ilmu agama, agar bisa fokus dan tidak kelaparan, dia makan, maka menjadi berpahala. Maka menjadi nilai ibadah. Nah, seperti itu pula ketika berbekam. Kenapa ber berbekam? Ini saya sakit di punggung. Dan mengganggu saya ketika saya ibadah. Ya, Saya juga susah menuntut ilmu. Kadang saya merasakan sakit di punggung. Lalu saya berbekam, agar saya lebih lebih kuat ya, lebih bisa berkonsentrasi ketika belajar. Kalau diniatkan seperti itu, yang asalnya mubah menjadi ibah ibadah. Nah, jadi karena karena e, secara asal tadi kita sebutkan berbekam adalah perkara mubah, maka berlaku pula aturan mubah, yaitu ketika kita niatkan untuk ibadah, maka menjadi berpahala. Kenapa? Karena faktor niat ya. Ingat karena faktor niat. Makanya Sheikh uh, Profesor Dr. Sulaiman Al-Ruhaili yang mana beliau sering datang ke Indonesia memberikan daurahnya, kajiannya, hafizahallahu taala, beliau memberikan keterangan tentang bekam ini. Kata beliau, wa amma hiya laysat amrul ibadah wal amrul waridu fiha hiya amrul irsyad wa ma'na amrul irsyad annamashlahatan fiha duniawiyatun walaysat ta'abbudiyatan idil hijama min haythuhiyah laysat ibadatan wal maslahatu fiha duniawiyah sihatul jasad kata syekh Sulaiman ar ruhaili Hafizahullah Ta'ala mengatakan berbekam tidaklah termasuk perkara ibadah beliau juga berpendapat bahawa bekam bukan sunnah bukan ibadah nah perintah yang terdapat dalam hadis adalah pesan irsyad pesan arahan apa yang dimaksud dengan pesan arahan yaitu yang manfaatnya terkan, manfaat yang terkandung dalam bekam adalah manfaat dunia apa itu yaitu untuk kesembuhan ya jadi manfaat yang terkandung dalam bekam adalah manfaat dunia, bukan manfaat berupa ibadah, apa manfaat ibadah pahala dijauhkan dari siksa api neraka Kanta sedekah, ya. Rasul mengatakan, itta kunar walau bisik kita murah. Jauhilah siksa api neraka, sekalipun dengan bersedekah dengan sebelah kurma. Itu kan ibadah. Manfaatnya apa? Akhirat. Apa dia? Menjauhkan dari siksa api neraka. Maka sedekah adalah ibadah. Kenapa? Karena manfaatnya adalah akhirat. Nah berbeda dengan bekam. Manfaatnya dunia tidak disebutkan manfaat ada manfaat akhirat seperti pahala dijauhkan dari e, neraka atau didekatkan dari surga tidak ada e, manfaat demikian maka berbekam kata beliau secara asal adalah perkara non ibadah yang bukan ibah, ibadah karena tidak ada iming-iming manfaat akhirat. Nah karena maslahat yang terkandung di dalam bekam adalah maslahat dunia. Apa? Yaitu berupa kesembuhan. Kemudian boleh meneruskan. Lakin, yumkino an yataqarrab bihal abdu biwajhaini. Alwajhi alawwali tasdiqul malaikah wa tasdiqul nabi sallallahu alaihi wasallam sallam fi naf'iha. Walwajhi thani an yatanashyata bihal an yatanashyata lil ibadah. Liannal hijyamata mimma yatanashyata bihal insan. mimma yatanashyata bihal insan. Iznah al-insan nubu feilil adi an natanashshabahil ibadah, fa innahu yujaru alahada. Kemudian beliau memberikan solusi yang yang asalnya mubah menjadi pahala. Kata beliau, namun berbekam bisa bernilai ibadah melalui dua cara. Yang pertama adalah Membenarkan pesan malaikat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang manfaat bekam, bukankah malaikat Jibril malah ber, ber, berpesan bekam adalah yang kesembuhan atau metode pengobatan yang paling bermanfaat untuk manusia. Rasul pun juga mengatakan demikian. Nah kita benarkan perkataan-perkataan malaikat Jibril dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dapat pahala, dapat pahala. Maka mendapatkan pahala. Ya. Nah kemudian, jadi tadi disebutkan bahwa kalau yang asalnya adalah e, mubah menjadi ibadah, bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan kita membenarkan pesan dari malaikat dan juga Nabi SAW, manfaat dari bekam untuk manusia. Kita kita yakini kebenarannya bahwa e, berbekam memiliki manfaat yang baik yang bagus untuk kesembuhan manusia. Karena Rasul yang mengatakan demikian, dan juga Malaikat, Jibril juga mengatakan demikian. Nah, dengan membenarkan perkataan mereka, maka kita mendapatkan pahala. Nah, kemudian, cara yang kedua, diniatkan agar fisik menjadi kuat, menjadi ya dalam melakukan ibadah. Jika seseorang meniatkan amalan mubah, untuk menguatkan fisiknya, untuk lebih semangat melakukan ibadah, maka menjadi bernilai pahala. Maka kalau kita ingin berbekam, kalau ingin dapat pahala satu, kita benarkan perkataan Rasulullah dan juga malaikat Jibril. Bahwa dibekam ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Kita benarkan, maka dapat pahala. Kemudian yang kedua, kita niatkan agar fisik kita menjadi kuat. Ketika sembuh kita menjadi lebih bersemangat. Untuk apa tujuannya? Kadang kan kenapa pian berbekam supaya sehat main bola? Nah itu kan niatnya untuk untuk perbuatan yang mudah tidak berpahala. Ya. Kenapa berbekam supaya saya kuat duduk ketika memancing? Nah ini juga bukan perkara ibadah. Ketika ditanya untuk apa berbekam supaya saya lebih segar? ya lebih fast. fisik saya lebih kuat sehingga saya bisa duduk lama-lama untuk belajar, untuk baca Quran, untuk membantu orang donasi ya insyaallah ya. Maka ini apa? eh menjadi pahala. Ketika dia niatkan agar fisiknya lebih kuat untuk bisa membantu orang untuk beribadah maka menjadi bernilai pahala. Nah maka kita bisa simpulkan bahawa hukum berbekam adalah mubah ya tidaklah sunnah namun ketika diniatkan untuk ibadah ya seperti saya berbekam supaya saya lebih segar, lebih sehat untuk menolong orang ya. Kemudian untuk bisa lebih lama-lama duduk menuntut ilmu maka menjadi berpahala. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian kita teruskan dan kita baca ya hadis yang pertama. Sebelumnya Syekh Abdul Razak menyebutkan Eh, tentang bekam juga kata beliau, kerana berbekam termasuk salah satu jenis pengobatan. Nah, ketika seseorang itu kena penyakit dan berobat, maka berobat itu tidaklah menafikan tawakal. Kenapa? Karena kalau kita bertawakal, kita diperintahkan untuk ikhtiar untuk berusaha. Nah, ketika misalnya kita sakit nih, kemudian kita ingin sembuh ya tentu kita harus dengan cara apa berobat dengan cara berobat makanya rasulullah saw ketika dalam sebuah hadisnya ketika beliau ada merasakan sakit di kakinya maka rasul berbekam itu menunjukkan apa rasul pun ketika kena penyakit maka rasul berusaha menyembuhkan dengan berbekam ataupun yang lainnya makanya rasulullah saw dalam sebuah hadisnya ada yang diriwatkan oleh Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda tadawaw ibadallah fa innallaha subhanahu lam yadh'a illa wadh'a ma'ahu shifa illa al-haram. Kata Rasulullah SAW memerintahkan berobatlah wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meletakkan penyakit kecuali Allah juga meletakkan obat bersamanya. Kecuali al haram yaitu tu tua. Maka itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Karena ketika seseorang tua itu dikatakan seperti penyakit kerana tua itu menyebabkan semua anggota tubuh kita menjadi lemah. Pendengaran melemah, mata penglihatan melemah, fisik juga melemah ya. Kalau sudah ada orang 60 tahun, 70 tahun terkadang jalan pun susah apalagi lari apalagi main futsal. Ya. Jadi eh, apa namanya? disilahkan seperti penyakit tua ini karena dia melemahkan anggota tubuh kita sebagaimana sakit ya. Penglihatan menjadi berkurang, telinga pendengaran juga tidak tajam lagi, penciuman ya. Kemudian uh, fisik juga menjadi lemah, tidak bisa lari lagi ya. Terkadang uh, apa namanya beraktivitas sedikit, mengangkat barang sedikit sudah capek. Ini adalah Uh, suatu penyakit yang tidak ada obatnya yaitu masa tua kita. Kita baca hadis yang pertama. Qala imam At-Tirmidzi Ali bin Hujurin qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Humayd qala su'ila Anas bin Malikin radhiyallahu anhu an kasbil hajjam. Faqala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Hajamahu Abu Taybah, faamara lahu bisawaini min ta'amin. Wa kallam ahlahu, fawaba'u anhu min kharajihi. Waqala, inna afdala ma tadawaitum bihil hijamah, au inna min amsalidawaikumul hijamah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Tirmidhi dalam kitab satunya, Jami' Tirmidhi beliau. Imam Tirmidhi berkata menceritakan kepada kami, Ali bin Hujr. Beliau berkata menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far dari Humayyid al-Pawil. Qala dan beliau adalah seorang tabiin. Beliau berkata Anas bin Malik pernah ditanya tentang penghasilan juru bekam, penghasilan orang yang membekam. Ya. Maka Anas radhiyallahu taalaanhu menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan yang membekamnya adalah Abu Taibah. Jadi al-hajamnya, juru bekamnya adalah Abu Taibah dan beliau adalah se seorang seorang budak ya seorang budak dan beliau uh, seorang budak yang dipersilahkan oleh tuannya untuk apa namanya membuat sebuah profesi yaitu bekam dengan catatan ketika dia mendapatkan upah maka dia harus uh, mengembalikannya kepada si tuannya atau ada apa namanya upah yang tertentu yang disyaratkan oleh tuannya. Jadi ketika seorang hamba ya, hamba sahaya ya, ingin uh, mencari harta, ingin ingin mencari harta ya, entah dengan berdagang, entah dengan berprofesi sebagai tukang bekam ya. Nah, sy si tuannya ini mensyaratkan kalau misalnya Anda ingin menjadi tukang bekam, tukang bekam ya, maka upahnya sekian, upahnya dengan sekian atau misalnya sekian beras, sekian tepung kasih ke saya itu itu disebut dengan khoraj yaitu uh, upah yang diberikan oleh budak kepada tuannya ketika si budak ini mempunyai penghasilan, entah dengan berdagang, entah dengan bertani atau profesi bekam tadi jadi seorang budak pun tidak boleh dia punya penghasilan kecuali dengan izin dari uh, si tuannya. Nah tuannya menyaratkan kalau kamu ingin mencari penghasilan silakan, tapi kasihkan upahnya kepada saya entah 50%-nya 75%-nya. Nah ini sebagaimana Abu Taibah? Sebagaimana Abu Taibah? Beliau adalah sebagai seorang budak dan beliau mencari penghasilan dengan bekam. Namun disyaratkan oleh Tuannya untuk sekian persen memberikan dari upah tersebut. Nah, ketika Rasulullah berbekam, ya, yang membekamnya adalah Abu Thaybah. Lalu Rasul memerintahkan kepadanya untuk memberikan dua sok dari makanan. Maksudnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan upah kepada Abu Thaybah dua sok makanan. Nah, satu sak so itu 4 mut 4 mut Maka 2 sak so berarti berapa? 8 mut ya, 8 mud. Nah, maksudnya apa? Seandainya upah dari bekam itu haram, maka tidak mungkin Rasulullah memberikan upah itu kepada Abu Thayyib. Kan di sini Anas bin Malik ditanya tentang penghasilan juru bekam atau tukang bekam. Itu menunjukkan apa? halalnya penghasilan dari bekam karena rasulullah saw memberikan upah kepada tukang bekam seandainya haram tidak boleh tidak mungkin rasul mengasih upah berupa dua sok makanan ini nah setelah rasulullah saw memberikan ya memberikan uh, upah dua sok makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada majikannya, kepada tuannya, ya, agar tuannya ini meringankan kharajnya, meringankan kharajnya. Kharaj itu adalah tadi semacam upeti yang disyaratkan oleh tuannya ketika budaknya ingin mencari atau mendapatkan penghasilan. Nah, kan tadi penghasilan dari Abu Talib adalah dari berbekam. Lalu Tuannya nya mensyaratkan kalau kamu ingin mencari penghasilan dengan berbekam tadi Maka kasih aku khoraj Entah dua, entah makanan kah atau dia duit kah Contoh misalnya, kalau kamu dapat makanan misalnya ketika, Kalau kamu misalnya ingin ber, ingin mencari penghasilan Maka kasih saya sebagai upertinya dua sok makanan misalnya Maka dia mencari penghasilan ya Ketika dia dapat, maka dia memberikan kepada tuannya dua sok makanan. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi Abu Thaybah dua sok makanan, Rasul berbicara kepada para majikannya kepada tuannya agar mereka meringankan kharajnya, upetinya. Ya, misalnya uh, majikan memberikan syarat tiga sok makanan. Kalau kamu kepada Abu Taibah, kalau kamu ingin uh, mencari penghasilan dari bekam, maka kasih saya tiga sok makanan. Nah, Rasul meminta kepada mereka agak diringankan jadi dua sok makanan saja misalnya, jadi lebih mudah Abu Taibah memberikan makanan tersebut kepada majikannya, ya, karena Rasul memberikan dua sok makanan. Wakola dan Rasul bersabda, jadi ketika Rasul Rasul berbekam dan sudah selesai. Maka Rasulullah SAW mengatakan Sesungguhnya Pengobatan yang Paling afdal adalah Al-hijamah berbekam Atau Rasul mengatakan Sebaik-baik obat atau Berbekam adalah obat yang Paling baik diantara kali-kalian Ini adalah, perhatikan Anjuran dari Rasul Yang sifatnya irsyadi Arahan, yang sifatnya dunia Kenapa? Karena Manfaat dari bekam adalah untuk kesembuhan Dan kesembuhan termasuk dunia, faktor dunia Bukan iming-iming pahala Kalau seandainya Rasulullah mengatakan Sesungguhnya kalau kalian berbekam maka kalian akan dapat pahala Akan dijauhkan dari siksa Akan mendekatkan dengan surga Maka menjadi pahala nilai ibadah Karena ada iming-iming manfaat akhirat Ini tidak ada manfaat akhirat Sehingga para ulama menyimpulkan Uh, pesan nabi ini adalah pesan irsyad, arahan yang mana uh, apa namanya arahannya itu adalah sifatnya dunia yaitu untuk kesem kesembuhan. Nah kita baca penjelasan dari syabdr azza kafidallahu taala. Jadi dalam hadis ini ya anas bin malik radlallahu taala anhu ditanya tentang hukum penghasilan yang didapat dari berbekam. Maka uh, anas bin malik tidak menjawab halal atau haram? Tidak langsung. Namun beliau memberikan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya. Itu menunjukkan apa berarti? Halal dan boleh. Hukumnya adalah boleh dan kalau kita makan menjadi halal. Kenapa? Karena kalau seandainya haram tidak mungkin Rasul memberi upah kepada tukang bekam tadi. Nah, jadi ini sebagai uh, dalil Perbuatan Nabi ini dalil bahwasannya penghasilan dari bekam hukumnya adalah mubah, yaitu boleh dan halal. Jadi kenapa? Karena seandainya kalau itu haram, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Nah, ada sebuah hadis yang datang dari Sahih Muslim dari Sahabat Rofi' bin Khadij radhiyallahu taala'anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kasbul hajam khabith. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasbul hajam khabith. Penghasilan dari tukang bekam itu khabith buruk. Nah, apakah sabda ini, sabda Nabi ini menunjukkan haramnya upah dari bekam? Sangat jelas Rasul katakan dalam Sahih Muslim, kasbul hajam khabith. Upah dari tukang bekam itu. Atau penghasilan dari tukang bekam itu adalah khobis buruk. Maka perkataan Nabi ini bukanlah menunjukkan haram. Bukanlah menunjukkan haram. Karena kalau seandainya haram. Tidak mungkin Rasul memberikan upahnya kepada si tukang bekam tadi. Nah kenapa Rasul katakan. Nah. Uh, penghasilan dari bekam itu disebut dengan hobis buruk atau tidak baik. Kenapa? Karena penghasilannya bukan penghasilan yang baik dan indah. Kenapa demikian? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat menilai penghasilan dari bekam adalah penghasilan yang tidak baik, yang rendah. Kenapa demikian? Kalau kalian perhatikan karena profesi bekam banyak dilakukan oleh budak. Banyak dilakukan oleh budak termasuk di sini siapa? Abu Thayyibah. Jadi termasuk cara mendapatkan harta yang bukan dengan cara yang baik, cara yang indah. Berbeda kalau pian misalnya berjualan di pasar, caranya indah. Atau pian memancing, berburu. Bukankah Rasul pernah mengatakan Sebaik-baik penghasilan yang kalian dapatkan adalah Dengan hasil tangan kalian sendiri Contoh dia berburu Kijang, berburu kambing, ayam di hutan Kemudian dengan tangannya Dia bawa ke pasar kemudian dia jual ya. Kemudian dia misalnya memancing Dia jual ikannya ya. Atau dia dengan mencari Kayu bakar Dengan tangannya dia dia tebang pohonnya kemudian dia jual. Nah, itu adalah dengan cara yang baik, afdal Rasul katakan demikian, ya. Mencari penghasilan dengan cara yang baik yaitu dengan tangan kita sendiri. Nah, kalau berbekam ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat menganggap itu adalah perbuatan yang uh, cara mendapatkan penghasilan dengan cara yang tidak indah, ya. Dengan cara yang tidak indah. Karenanya Uh, profesi bekam di zaman Nabi banyak dilakukan oleh para budak, termasuk siapa Abu Taibah, termasuk Abu Taibah. Namun ingat Rasul mengatakan penghasilan dari bekam itu adalah penghasilan yang buruk, tidak indah, bukan berarti haram, bukan berarti haram. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan uh, bawang itu termasuk Pohon yang kabis, afwan. Sebagaimana ungkapan bahawa uh, basaum bawang putih dan basol itu bawang merah adalah syajuratani kabisatan, adalah pohon yang buruk. Kenapa? Karena kalau dimakan, ya itu menimbulkan bau. Apakah dia haram? Maka jawabannya ti tidak. Ya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan kalau seandainya eh, Rasul mengatakan Kalian janganlah mendekat masjid ini ketika apa? Kalian memakan dua pohon ini. Rasul mengatakan dia adalah bawang. Karena ketika seseorang makan bawang maka mengeluarkan aroma yang tidak baik. Ya. Bau kada nyaman bahasa kitanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan siapapun yang memakan bawang dia tidak cuci, dia tidak bersihkan kemudian langsung masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena akan terganggu dari kaum muslimin Nah, Itu dikatakan Pohon bawang termasuk pohon yang khobis Yang buruk Bukan berarti ha, haram Bukan berarti haram boleh kita memakan bawang Bahkan bermanfaat untuk medis kesehatan ya. Jadi kita simpulkan bahwa Secara asal bekam tadi hukumnya adalah mubah namun ketika, ketika kita meniatkan untuk ibadah maka menjadi berpahala kemudian apakah penghasilan bekam hukumnya halal maka jawabannya adalah boh, boleh nah, diantara para ulama juga mengatakan maksud dari hadis rasul, perkataan rasul penghasilan dari tukang bekam itu adalah buruk, maksudnya adalah tanzih, hukumnya apa? makruh tanzih, bukan makruh tahrim tapi makruh yang sebaiknya di, dihindari Nah kemudian Rasul di sini mengatakan, uh, afwan. Sahabat uh, Anas bin Malik mengatakan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada majikannya agar majikannya meringankan untuk Abu Thayyib kharajnya. Kharaj itu adalah may'udu ya minal abdi li malikihi بحيث ya'dhanu ya lahu malikuhu an ya'mala ya fi mihnatin aw sun'atin aw tijaratin aw nahwiha. Bisaruti an yauti yahu mablagan mu ayyanan kulla syahrin atau kulla usbu' atau nah wazalik. Fakalman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahluhu an yuqffu anhu min al kharaj aladhi adalah sesuatu yang dikembalikan oleh budak kepada majikannya. Kenapa? Karena majikannya mengizinkan untuknya bekerja dalam sebuah profesikah? atau bikinan tangan kah atau berdagang kah atau yang lainnya Ketika si majikannya mengizinkan dia mendapatkan penghasilan namun namun majikannya memberikan syarat agar si budaknya memberikan untuknya se e, apa sejumlah harta ya harta yang tertentu entah dia apa namanya si budak ini memberikan tuannya per bulan ataupun per minggu ataupun per hari. Jadi ketika si budak ya ingin bekerja, kata si majikannya silahkan kamu bekerja. Namun kamu harus memberikan sejum memberikan kepadaku sejumlah uang. Misalnya tiap bulannya misalnya 10 dinar. Nah, nah di sini Rasulullah saw. meminta kepada majikannya agar meringankan upahnya tadi, ya sehingga tidak berat bagi si Abu Thaibah ini. Kemudian di akhir hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya pengobatan yang paling afdol atau pengobatan yang paling baik adalah dengan berbekam. Di sini menjelaskan bahwa uh, inilah keutamaan dari berbekam, yaitu penyaksian dari Rasulullah saw bahwa berbekam adalah pengobatan yang paling afdol dan pengobatan yang paling bagus. Kemudian kalau seandainya kita ingin membicarakan tentang manfaat bekam yang lebih luas lagi ya, maka silahkan kita baca kitab At-Tibbun Nabawi ya. Ini adalah kitab yang diringkas dari kitab Zadul Ma'ad karangan Al-Imam Ibnu Qayyim. Di situ panjang lebar ya tentang manfaat dari berbekam ya, keutamaannya, titik-titiknya, waktu-waktunya dan apa yang berkaitan dengan berbekam secara rinci nah, karena berbekam manfaatnya sangat banyak medis sekarang pun juga menyatakan demikian entah misalnya pian sakit kepala ya, nyeri otot, nyeri di punggung untuk melancarkan peredaran darah kemudian, apa namanya, rematik asam urat, subhanallah sangat banyak penyakit yang bisa disembuhkan atau diringankan dengan berbekam ya Nah, Kalau kita ingin membahas secara panjang lebar Waktu-waktunya, titik-titiknya Maka disebutkan oleh salah satu ulama Yaitu Al-Alama Ibn Al-Qayyim Dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi nah, Kemudian ada sedikit faedah lagi uh, Tentang hadis yang kita baca tadi Yaitu kita ulang Faedah-faedah uh, dari hadis ini Hadis ini menunjukkan bolehnya berbekam, bolehnya berbekam, dan hukumnya adalah mubah, bukan sunnah. Dan berbekam adalah pengobatan yang paling afdal dan bermanfaat bagi orang yang memerlukannya. Contoh misalnya ya sakit punggung lah, atau dia memiliki apa namanya sakit kepala, bahkan mata minus pun juga bisa disembuhkan dengan berbekam. Kemudian juga hadis ini menunjukkan halalnya, ya, halalnya mengambil upah dari hasil bekam Sebagaimana ini juga pendapat kebanyakan dari para ulama. Bahkan telah sahih dari Abu ibnu Abbas, ya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda bahwa Rasulullah saw itu berbekam. Dan memberikan upah kepada tukang bekamnya. Itu menunjukkan apa? Bolehnya mengambil hasil dari e, berbekam. Karena Rasul memberikan upah kepada tukang bekam. Seandainya itu haram, maka tidak mungkin Rasul memberikan upahnya. nah Kemudian tadi disebutkan dalam e, sahih Muslim bahwa Rasul mengatakan penghasilan dari tukang bekam adalah Khabir buruk, ya. Maka para ulama membawakan kepada hukum makruh tanzih. Hukumnya adalah makruh, ya. Hukumnya adalah makruh. Tidak kepada uh, tahrim. Hukumnya adalah haram tidak. Dan juga uh, hadis rasul yang mengatakan bahawa penghasilan tukang bekam itu buruk. Yang pertama tadi adalah para ulama membawakan kepada hukum makruh tanzih. Kemudian yang kedua adalah Hadis uh, ucapan tersebut sebagai motivasi agar kita mencari perbuatan atau mencari penghasilan yang paling indah yang paling bagus, entah dengan berentah dengan berdagang, ya, membuat suatu bikinan, sepatu kan, dan seterusnya, ya. Dan juga agar kita menghindari dari uh, penghasilan yang tidak indah, termasuk penghasilan dari berbekam. Nah, makanya para sahabat, Rasulullah Taala anhum di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menganggap profesi bekam itu termasuk profesi yang yang yang, yang, yang tidak elok yang rendahan. Makanya banyak para tukang bekam di zaman Nabi itu berasal dari para budak, termasuk Abu Abu Taibah. Allah Taala alam bissawab. Akan kebunis satu lagi, ya dalam hadis ini. Ada isyarat agar kita senantiasa menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun juga berbekam untuk kesehatan beliau atau kesembuhan beliau. Ini sebagai isyarat bahwa kita sebagai umat beliau diperintahkan agar menjaga kesehatan. Agar apa? Menjaga kesehatan. Entah dengan pian berolahraga ya, atau dengan cara berbekam akupuntur, dan yang lainnya intinya adalah kita diperintahkan agar menjaga kesehatan, dan itu adalah perbuatan yang disyariatkan bahkan Rasul mengatakan ketika kita sakit maka diperintahkan oleh Rasul untuk berobat, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa bagaimana perhatian Nabi kepada para budak bagaimana muamalah Nabi kepada budak, ya di sini Rasul, Rasul SAW meringankan beban dari Abu Taibah. Abu Taibah adalah tukang bekam Nabi dan beliau adalah sebagai seorang budak. Ketika tuannya mengizinkan dia untuk bekerja, namun dengan syarat memberikan upahnya sekian dengan jumlah yang sudah ditentukan kepada majikannya. Nah Rasul meringankan uh, upah tersebut. Ya. Dan berbicara kepada majikannya. Itu menunjukkan apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun perhatian kepada budaknya, kepat afwan kepada kepada budak. Yaitu Rasul berusaha ingin meringankan beban dari si budak tersebut. Ya maka ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kita senantiasa berusaha dimanapun kita berada kepada siapapun ya untuk berusaha menolong, untuk berusaha menolong. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menolong Abu Talibah dengan berbicara kepada majikannya agar meringankan upah yang dia bayar kepada majikan tersebut. Allah Ta'ala a'lam abisawab. Ini yang sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf. Uluan mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilah, ilah anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.